バグマンはここにある。バグマンはここにある。バグマンはここにある。バグマンはここにある。バグマンはここにある。バグマンはここにある。バグマンはここにある。バグマンはここにある。 Ya, bukan memutus sama sekali、ya. Tetapi Sekedar mengatur jarak kelahiran ya, Antara anak yang satu dengan anak yang lain ya. Di antara masalahnya ya, Bisa jadi demi untuk、uh, Baiknya pengasuhan anak tersebut、ya. Sehingga tidak ada Anak yang terlantar ya. Karena memperhatikan Anak yang lain Kemudian yang lainnya terlantar ya. Dan seterusnya、ya. Untuk Kemaslahatan anak-anak itu sendiri Ataupun kemaslahatan Ibunya ya, Seperti dalam kondisi darurat Dia tertimpa satu penyakit Yang tidak memungkinkan baginya Untuk melahirkan anak ya, Atau apabila dia melahirkan Ini akan membahayakannya ya, Menurut、uh, Dokter yang memang ahli di bidangnya Maka yang seperti ini Tidak mengapa insya Allah Ya, bahkan yang seperti ini, kalaupun harus Memutus sama sekali ya, Kalau memang dokter Yang ahli di bidangnya mengatakan Kalau dia hamil lagi Maka itu akan membahayakannya Maka tidak masalah insya Allah taala Ini termasuk kondisi darurat、ya. Tetapi hukum asalnya Hal itu diharamkan di dalam syariat Islam ya, Bertentangan dengan syariat Islam Bahkan Nabi SAW Memerintahkan umatnya Untuk menikahi wanita-wanita yang Peranak ウォニタワニタヤンソブル。ヤヤ。ヤラムハディティヤンソヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘ タピー、タントニア young diMaxud can be seen at, at t h u m a t y o n g divina diata stow hid. e a h divina diata sunna to r u l i a s u l i h a l a l a Yeah, Bukan secondary banak, the tapity the other Usahauntuk, Mangantar can b r e k a Munjadi ana an y o n g Saleh t a n Saleha.、Ah. h Hallo Sapartini, Bertantangan, Yustrudingan, s a r i a t Islam. e Mikian Wallahu